ngajakin kalian semua jiwa-jiwa muda yang penuh semangat ini untuk nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya romantis. Lagu yang romantis banget bareng Savana juga Via, yuk. Serah cinta Wee. untuk Sarlah. Udah, yeah.